Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistio berpandangan, survei politik tidaklah 99,99% ,99 bisa mewakili pendapat seluruh warga negara. Mengingat, hasil survei adalah pandangan serta emosi sesaat dari para responden atas berbagai situasi yang terjadi di sekitarnya dalam beberapa saat. Dan untuk melanjutkan bahasan tentang hasil survei ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mencontohkan tentang hasil survei yang diambil dari pemilih pemula yang punya potensi untuk bergeser. Apa ada contoh lainnya, Pak Her? Eh, contoh kesalahan ini. Ya. Ada survei eh, mengenai tingkat popularitas Buwan dan apa, Hidayat Norwahid. Hidayat Norwahid itu pada pemilu. legislatif 2004 itu tertinggi seluruh Indonesia. Ya, di daerahnya. Kemudian 2009 dimasukkan Puan di situ kalah dia lawan Puan. Nah, artinya apa? kalau di daerah pemilihannya saja dia kalah sangat eh, tidak masuk akal kalau kemudian seluruh Indonesia dia bisa lebih tinggi dari Puan. Wong di basis utamanya dia aja eh, eh, kalah. Tetapi bisa juga kalau dia di basisnya itu dia kalah, eh, dia menang lawan Puan eh, di dalam image, tetapi dalam praktek eh, votingnya itu dia kalah di daerah-daerah sampling yang lain, pengambilan sampel yang lain, mungkin dia lebih tinggi dibandingkan Puan ya eh, dengan margin yang tipis gitu. Nah kalau ini ditotalkan keseluruhan ya mungkin dia lebih tinggi dari puan untuk nasional gitu. Semua itu masih mungkin dan kalau metode yang sama diterapkan dipakai untuk survei eh, oleh oleh oleh surveyor yang sama hasilnya bisa beda sama sekali. Mengapa begitu Pak? Ya itu kan survei eh, memilih teknik yang berbeda apakah dia random eh, sampling. Jenisnya multi stage atau jenisnya uh, jenis random yang lain itu akan membuat perhasil yang berbeda gitu dan itu ada hitung hitungannya sendiri. Demikian Hermawan Sulistio, saya Dinda Natasha.